Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ukfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah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 وَمَنْ يُتَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَبَعًا فَإِنَّ أَسْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَل وكل ضلاله في النار. Ikhwati kaum muslimin dan muslimat hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Para hadirin di Masjid Al Hasanah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio muslim dimanapun Anda berada. Baik yang berada di dalam negeri ataupun luar negeri rahimah, Rahimani wa rahimakumullah Dan para pendengar radio kita di Madiun dan sekitarnya Rahimani wa rahimakumullah Kita kembali melanjutkan kajian kita Kitab Riyadus Salihin dan masih pada Bab Wasiyah bin Nisa' Bab tentang Wasiat Pesan untuk berbuat baik kepada wanita Pesan untuk berbuat baik kepada wanita Kemarin atau beberapa waktu yang lalu Kita masih membahas hadis ke 276 276 Satu hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmizi dan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih di mana al-Imam An-Nawawi berkata wa an Amr ibn Al-Ahwas Al-Jushami radhiyallahu taala anhu annahu sami'a An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma fi hajjatul wada Suatu saat dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkhutbah ketika haji wada Yaqulu ba'da al-hamdillah taala wa asna alaihi wa dzakkara wa wa'adha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah memuji Allah, menyanjung Allah memberikan peringatan, memberikan tawsiah, nasihat. Kemudian beliau bersabda, di antara nasihat-nasihatnya adalah ala wastausu bin nisa'i khaira. Ketahuilah istausu bin nisa'i khaira. Berbuatlah baik kepada wanita. Ya. Perlakukanlah wanita itu dengan dengan baik. Fa'in nama huna awanin endakum. Sesungguhnya mereka itu adalah seperti awanin, seperti tawanan-tawanan, seperti halnya tawanan. Di sisi kalian. Leisatamliku namin husay'an khairadalika. Kalian tidak memiliki kuasa atas mereka. Kecuali hanya segedar hal itu. Jadi yani kalian boleh bersenang-senang dengan wanita. Dan tugas wanita adalah menjaga dirinya baik-baik. Menjaga harta suaminya baik-baik. Dan menjaga anaknya baik-baik. Serta melaksanakan tugas-tugas rumah tangga, ya, melaksanakan tugas-tugas rumah tangga. Laisha ya, tamliku namin husayanu kayroladika. Kalian tidak punya wewenang, tidak ada hak bagi kalian untuk menyakiti mereka, tidak ada hak bagi kalian untuk mendolimi mereka. Mereka punya tugas. Dan kalian tidak boleh mendolimi mereka yani itu, Ini adalah makna kepanjangan dari Laisa tamlikuna minhunna syai'ah Ghaira dhalik Illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah Kecuali kalau wanita itu melakukan nusyuz Kesalahan yang nyata ya, Kesalahan yang nyata Buruk dalam bermuamalah Dengan suaminya Maka langkahnya kalau memang wanita itu melakukan hal itu, fain faalna. Kalau memang wanita tersebut melakukan kesalahan tersebut, kesalahan nushuz, melanggar batas-batas ketaatan kepada suami, fahjuruhuna fil ma'doj. Maka pisailah mereka di ranjang. Ya, pisailah mereka di ranjang. Sebelumnya adalah dinasehati. Ya, sebelumnya dinasehati. Dari mana kita tahu dari dalil-dalil e, yang lain, ya dari dalil-dalil yang yang lain. Kalau memang mereka melakukan kesalat kesalahan, maka pisah mereka diranjang. Wadribuhun al-dorban gaira mubareh. Pukullah mereka dengan pukulan yang menyadarkan, yang tidak menyakiti, pukulan yang tidak menyakitkan. Kemarin kalau saya istilahkan itu adalah apa? Pukulan yang menyadarkan tapi tidak membuat tidak sadar. Ini pukulan yang menyadarkan dan jangan membuat tidak sadar. Nanti semaput, ya. jangan seperti itu. Nah, jadi pukulan yang memberikan pelajaran bagi mereka. Barbanuqayramubareh itu artinya pukulan yang tidak merobek kulit, tidak merobek daging. Tidak mematahkan tulang. Tidak membuat memar. Ghoiru mubarrih. Tidak menyakiti. Ya. Akan Tetapi pukulan yang betul-betul memberikan pengaruh. Fa'in ata'nakum. Apabila mereka sudah taat kepada kalian. Fala tabgu alaihinna sabila. Maka tidak ada lagi alasan bagi kalian. Untuk mencari-cari kesalahan mereka. Sudah taat, sudah. Ala wa innalakum ana innalakum ala nisaikum haqqan ketahuilah bahwasanya kalian wahai para suami memiliki hak yang wajib dilakukan oleh para istri jadi kalian memiliki hak atas istri kalian walinisaikum alaikum haqqan dan istri kalian juga memiliki hak atas kalian Suami punya hak Istri juga punya hak ya. Maka masing-masing harus memperhatikan hak pasangannya Jangan memperhatikan hak dirinya Tapi yang diperhatikan kan siapa? Hak pasangannya Suami ya memperhatikan hak istrinya Sementara istri memperhatikan hak suaminya ya, Jadi jangan hanya memandang Haknya sendiri kalau yang dipandang itu haknya sendiri bubar egois ya masing-masing apa memperjuangkan nasibnya sendiri-sendiri ya. nafsi nafsi nah rumah tangga itu ibaratnya apa ibaratnya instansi ibaratnya instansi ibaratnya kalau boleh dipermisalkan itu dibutuhkan di dalamnya kerjasama bahasa kerennya ya gotong royong, ya seperti halnya anda naik bis, ya kalau sopirnya ngebut gimana rasanya? Anda naik bis kalau sopirnya ngebut gimana? Seneng cepet tekan, <laughs> duduk-duduk, ya kan? Was-was, ya brutal. Ugal-ugalan Kalau kita tidak ingatkan itu sang supir Akhirnya bagaimana? Tujuannya ke terminal Ternyata mampir ke hospital <laughs> Jadinya apa? Masuk rumah, rumah sakit Jadi bahaya Maka harus ada yang mengingatkan Ini hak dan kewajiban suami jadi begitu kerjasamalah namanya supir memperhatikan kejenakan sang penumpang, ya sang penumpang juga memperhatikan hak sang, sang supir jangan ganggu ketika nyupir. Sebaliknya, masya Allah, kalau supirnya Ayem, kita tenang juga, noh. Ya makanya pengaruh supir itu betul-betul loh, betul-betul penting. Ya kalau satu keluarga dipimpin oleh supir yang ugal-ugalan, waduh. Rasanya gimana ibu-ibu? Ya. Sebaliknya kalau supirnya ayam masyaAllah, Sampai yang di Naik bis tersebut Semuanya apa? Ngantuk, tidur Sampai-sampai ikutnya, eh supirnya ikut apa? Wah, ikut tidur juga Nah saat seperti itu Butuh untuk Ditepuk, pak-pak jangan ngantuk Ini namanya tetap apa? Adanya kerjasama instansi Adanya kerjasama suami dan dan istri, ya ta'awwanu al-libir wa taqwa wal ta'awwanu al wal utwan. Karena tujuan keluarga itu nanti bukan hanya bahagia dunia, bukan hanya sukses dunia, bukan hanya senang di dunia, tapi bagaimana keluarga itu zuh ziha aninar wa uthilal jannah masuk ke dalam surga dijauhkan dari api neraka ini penting sekali makanya bagaimana supaya keluarga itu sukses ini diterangkan oleh rasulullah saw suami itu punya hak istri juga punya hak fahaku kum alaihina hak kalian yang wajib atau yang kalian berhak untuk dapatkan dari istri kalian Allah yutikna furushaku mantak rahun adalah istri kalian tidak boleh mempersilahkan orang-orang yang dibenci oleh kalian untuk duduk di tempat-tempat tidur kalian bahasa gampangnya adalah Sang istri tidak boleh memasukkan orang yang dibenci oleh suami ke dalam rumah-rumah tangganya. Ya. Entah itu teman baik sang istri. Sama sekali kalau suaminya itu memang tidak menyukai teman baiknya tidak boleh masuk. Tidak boleh, jangan. Meskipun ketika suaminya tidak ada meskipun ketika suaminya tidak ada karena ciri wanita yang salihah itu menjaga hak-hak suami meskipun suami tidak ada fa salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah gitu wanita yang salihah adalah yang qanitat yang taat pada Allah Taat pada Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Taat pada suami Qanitat Hafizat lil ghaibi Menjaga dirinya Menjaga hartanya Menjaga kehormatan suami Tak kala suaminya tidak ada Sesuai dengan apa yang dijaga oleh Allah Dimudahkan oleh Allah, diberi taufik oleh Allah Maka wanita itu Salah satu hak suami adalah Tidak boleh memasukkan ke dalam rumah suami Orang-orang yang dibenci oleh suami Meskipun suaminya pasti tidak ada eh, Mumpung rauno yuk Mumpung suami saya lagi pergi Saya juga sebetulnya mangkel banget sama suami saya kita sudah berteman lama, masa enggak boleh Dolan ke tempat saya Ini enggak boleh seperti itu Wanita yang salihah adalah wanita Yang taat dan tunduk pada peraturan Suami, sampai pun Tetangga dekat, sampai pun Orang tua, kata si Muhammad bin Saleh Al-Usaimin Sampai pun itu adalah Ibunya sendiri, ibunya wanita Ibu sang istri Ataupun bapaknya sang istri, ataupun Anak uh... Dan yang lain-lain pokoknya, ini orang-orang yang terdekat sekalipun, ya orang-orang yang terdekat sekalipun, mungkin anak tiri mungkin, ya kan? mungkin anak tiri yang sudah dewasa dan yang lain-lain, atau siapa saja. Ya? Kalau memang suami tidak mengizinkan, maka sang wanita tidak boleh untuk mengizinkan untuk masuk. Walayadzan nafi buyutikum limantak rohun tidak boleh mengizinkan masuk orang yang memang kalian tidak suka. Jadi, alangkah baiknya ya, ketika nanti mas-mas ini punya orang-orang yang memang tidak disukai untuk masuk ke dalam rumah jenengan, maka sampaikan itu kepada istri supaya istri apa? tidak mempersilahkan masuk orang tersebut. Dik Zaujati istriku, Zaujatil Mahbubah, sudah berubah atau namanya mas? Ya, Zaujatil Mahbubah, istriku yang kusayangi, misalnya. Tolong, kalau ada si Fulan, Fulan, Fulan, Fulan, itu jangan masuk, jangan kau izinkan sama sekali ke rumah kita. Kenapa, toh, Mas? Oh itu dulu saingan berat saya itu, shalal, <laughs> ya saingan berat. Tapi jangan sampai juga suami memberatkan istri dalam arti ini dilarang, ini dilarang. Ternyata apa nake hutang itu jangan boleh masuk itu yang itu. Ternyata apa mau nake hutang sebetulnya. Ya gimana nggak boleh masuk, ya kan? Yang jelas e, silahkan sang suami mengatur siapa yang tidak boleh masuk, ya dan sang istri wajib untuk Mentaatinya demikian Kemudian kata Rasul Sallallahu alaihi wasallam Ala wa haquhunna alaikum Adapun hak mereka Ustaz Pembahasan hak suami kok cuma pendek Ustadz. Nanti insya Allah akan ada pembahasannya Di bab selanjutnya Ya, Kita akan membahas tentang Hakkul zauji alal mar'ah adaman e, bab ke-35 selanjutnya itu adalah hak suami atas istri ya. ini pembahasan yang berat bagi kaum wanita ya kan, tapi mau tidak mau harus apa harus tahu ya, harus harus tahu nah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya ala wa haquhunna alaikum sedangkan hak mereka hak para istri Atas kalian Antuh sinu ilaihina Kalian berbuat baik kepada mereka Fikis watihina Dalam pakaiannya ya Kalau anda punya kelebihan harta Anda pakaiannya ganti ya, Kasih juga mereka harta untuk mengganti pakaiannya Mungkin sebagian istri kita tidak akan pernah mengeluh dengan pakaian Di depan kita Apalagi walhamdulillah ya Pakaian istri-istri Sebagian kaum muslimin itu ora macam macem Enggak macam macem. Besok hitam ya hitam Besok hijau ya hijau Besok apa coklat ya coklat itu terus. Sehingga terkadang ganti Enggak ganti ya podowai Orang konangan ya. Atau sebaliknya Terkadang orang lain menganggap Enggak pernah ganti Padahal ya iya Ya. kadang nggak pernah saya juga pernah pengalaman punya kaos beberapa itu sama kaosnya putih gambarnya di sini ada apa gambar buahnya beberapa kaos itu sampai ada yang komentar Antum ini kaos kok nggak pernah ganti gitu loh ya padahal karena kaosnya apa sama tapi ya memang terkadang nggak ganti juga itu ya ya tergantung kebutuhan tuh ya tergantung apa kebutuhan nah istri kita Terkadang sebagian mereka itu karena pakaiannya sama, terkadang orang itu apa mengatakan apa? Kok enggak pernah ganti? Padahal memang mohon maaf. Memang mungkin sebagian istri kita itu memang pakaiannya yoming itu. Nah, ini perlu antum perhatikan. Walaupun warnanya sama, tapi coba mungkin diberi kesempatan untuk ganti. Karena alhamdulillah Apabila kita termasuk orang yang diluaskan oleh Allah, luaskanlah buat keluarga kita. Kalau kita termasuk orang yang disempitkan oleh Allah, tetaplah berinfak untuk keluarga kita. Ya. Liyunfiqdu saatin min saatihi. Faman qodira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahullah. Hendaklah orang yang luas rezekinya Memberikan infak dari keluasannya tersebut Jadi jangan kita ini terlalu apa? Bakhil Waman kudira alaihi rizku Tapi orang yang disempitkan rezekinya Falyunfik mimma atahullah Tetaplah dia berinfak Jadi jangan kita itu rezekinya sempit Kemudian kita persulit keluarga kita Jangan Ya, Jadi tetap Istri kita berhak untuk mendapatkan apa infak dari kita. Barang siapa yang diluaskan, luaskanlah. Karena barang siapa yang memudahkan urusan orang, niscaya urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana? Allahu Fi Auni Abdi, maka nalla Abdu Fi Auni akhi Allah itu akan senantiasa menolong hambanya apabila hambanya tersebut berusaha menolong saudaranya. Siapa yang paling berhak kita tolong? Hadis ini kalau kita dengar, itu yang terbayang teman kita, tetangga kita, orang-orang jauh dari lingkungan rumah kita. Entah itu di Syria, entah itu di Palestina entah itu di dulu itu di Cidnya misalnya Sisan ya atau di Irak yang terbayang itu. Tapi pernahkah kita terbayang bahwasanya hadis itu berlaku bagi orang terdekat dari kita? Siapa? Ibu kita. Saudara kita. Siapa lagi? Istri kita. Anak-anak kita. Kalau kita ini membantu mereka Niscaya Allah akan membantu kita Ustadz gaji saya pas-pasan Penghasilan saya pas-pasan Apakah Allah memberikan rahmat itu sebatas dengan gaji Dengan pendapatan Ya ini kalau kita disetel oleh perusahaan Disetel oleh majikan Gaji kita 5 juta Mungkin enggak Allah memberikan lebih dari 5 juta Ataukah Allah juga mengingat Aduh aku mau kasih hambaku lebih dari 5 juta Tapi dia gajinya 5 juta Begitu nanti dimarahi oleh majikan Begitu enggak Allah tidak akan bisa seorang pun menghalangi rahmatnya Makanya siapa saja yang memudahkan Entah itu memudahkan keluarganya Memudahkan temannya Memudahkan saudaranya Siapa saja Allah pasti akan mudahkan. Ustaz habis, Ustaz habis tapi cukup. Terkadang harta itu memang habis untuk memudahkan. Tapi barokah. ya Barokah. Terasa sekali. Terasa sekali. Karena 50 juta bagi seorang beda dengan 50 juta bagi orang lain. 500 ribu bagi seseorang beda dengan 500 ribu bagi orang lain. 500 ribu bagi orang ini keluar dengan sulitnya. Tapi yang ini dengan mudahnya. 500 ribu yang ini cukup untuk mencukupi butuhan satu bulan misalnya. Yang ini gak cukup. Kenapa? Harus bayar utang. Harus bayar pegawai. Harus bayar ini. Bayangkan coba. 500 ribu. Sama-sama 500 ribu. Tapi bagi seseorang gak cukup. Tapi bagi orang yang lain. Luweh-luweh. Ada yang 500 ribu sehari, waduh, is. isom borong duren sak keranjang, misalnya begitu. Isom borong dawet sak kampung, luweh-luweh duitnya. Tapi bagi seorang 500 ribu sehari mikir dia, kenapa? Harus gaji karyawan, harus bayar ini, bayar itu, bayar ini. Maka letak sesungguhnya adalah barokah. Dan kapan harta itu barokah? Kalau kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala wa haququhuhunna haquhuhunna alaikum antuhsinu ilaihinna. Fikiswatihinna wa ta'amihinna. Demikian juga kalian berbuat baik dalam memberi makan bagi mereka. Nanti insya Allah hadis yang selanjutnya akan menerangkan kepada kita. E, faedah dari hadis ini yang pertama. Minasunati al mawaidoh, minasunati fil mawaidoh, antub antabda bil hamdi wasana Allah bima huwa ahlu. Sunnah dalam memberikan mawaidoh, memberikan nasihat adalah memulai dengan puji-pujian kepada Allah, sanjung-sanjungan kepada Allah. Ini yang pertama. Jadi ketika seorang akan memberikan nasihat, mulailah dengan itu. Ya, walaupun hanya singkat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du ya, itu akan kesannya lebih apa lebih lebih mengena daripada langsung jadi begini ya nah itu apa namanya kurang kekurangan maka mulailah dengan memuji Allah dan menyanjung Allah subhanahu wa taala kemudian faedah yang kedua idza ahharatil mar'atu nusuzan Apabila ada seorang wanita yang menampakkan nusuz, nusuz itu adalah e, sikap dari seorang wanita dalam melanggar ketaatan suami. Fayambaghi 'alar rajul ta'dibaha. Ta'dibuha. Maka sang laki-laki harus mentakdibnya. Memberi dia pelajaran. Bagaimana urut-urutannya? sebagai berikut yang pertama adalah al waḍū watakiru wathiribu wathirqid dinasehati dan diingatkan diancam dan dimotivasi ya kalau wanita itu mengingkari sesuatu maka dia harus diingatkan kalau wanita itu belum tahu, kesalahannya mungkin karena belum tahu, ya diberi nasihat, diberi ilmu. Kalau wanita itu butuh dimotivasi, jadi meninggalkan ketaatan itu karena malas, atau karena ngelukru, kurang semangat. Perlu motivasi, dimotivasi. Ya. Demikian pula sebaliknya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-hajru fil tojik. Ya, yang kedua adalah, dipisah ranjang. Ya, pisah pisah ranjang akan tetapi tidak pisah rumah. Ya, pisah ranjang. Yang jelas dalam berkeluarga itu harus sangat hati-hati. Ya, sebagaimana saya gambarkan tadi kalau orang naik bis juga harus menjaga lisan. Ya, sang penumpang kepada sopirnya juga hati-hati, sang sopir kepada penumpangnya juga Hati-hati, kalau tidak kacau, bisa berkelahi di dalam pis ya. Kemudian yang ketiga Ad-Darbu ghairul mubarrih Dipukul dengan pukulan yang tidak menyakiti ya. Belum juga bisa, maka mungkin bisa diundang pihak yang bisa menasehati nah. Kemudian faedah selanjutnya dari hadis ini adalah Lirajuli hukukun walizawjah hukuk Laki-laki itu punya hak, suami punya hak Sang istri juga punya hak Laki-laki ya. punya hak dan istri juga punya hak Dan kewajibannya adalah apa? Masing-masing memperhatikan haknya siapa? Hak pasangannya ya? Hak pasangannya Ketika seorang itu sudah menunaikan hak pasangannya Berarti dia sudah menunaikan kewajiban otomatis itu. Dan jangan terlalu menuntut hak sendiri. Karena setiap suami menuntut haknya atau istri menuntut haknya tentunya terutama sang suami. Apabila suami menuntut haknya kepada wanita maka ketahuilah wanita pun punya hak yang sama kepada suaminya. Ya. Kemudian faedah selanjutnya, walaya juzul mar'ah Antas mahali ahadin bidukhuli baiti zawjiha illa bi idni ndak boleh bagi seorang istri memasukkan siapa saja ke rumah suaminya tanpa izin suaminya tentunya dalam hal ini adalah lebih-lebih orang-orang yang apa dibenci oleh suami yang memang dibenci oleh suami adapun namu secara umum maka ketika ridho suami itu adalah satu hal yang sudah dimaklumi maka tidak mengapa menerimanya selama masih dalam batas-batas syar'i misalnya sang istri punya teman dan suaminya tahu teman-temannya itu misalnya kenal dia adalah istri teman suami misalnya tidak ada Rambu-rambu apapun dari suami Suatu saat Sang temannya itu bertamu Maka apakah dia harus Setiap ada tamu minta izin Maka Jawabannya adalah tidak perlu Karena sudah ada izin umum Ya, Ketika rido suami itu sudah Kemungkinan jelas rido ini bertamu Maka tidak mengapa Sang istri untuk mempersilahkan Tamunya Ya, Ridhanya sudah diketahui Tapi kalau memang ada rambu-rambu Yang si fulanah tidak boleh masuk Karena kalau masuk pasti isinya apa? Ghibah Dan banyak Banyak Wanita-wanita ya, itu Dan juga laki-laki Kalau sudah ketemu Membicarakan kejelekan orang Orang lain Kadang ada Ada di sebuah Lingkungan kampung misalnya Ada orang baru Baru datang Sudah ada Oknum dan oknum wati hmm. Oknum wati itu Perempuan ya. Datang ke si penghuni baru tadi Kemudian cerita macam-macam Sudah diajak ribah Iya hati-hati kalau si ini begini Begitu-begitu-begitu begini, begitu, begini mas. Pokoknya ngomong panjang lebar Padahal gak ada kepentingannya sama sekali demikian juga yang lagi-lagi, ya cerita macam-macam ya kamu tinggal di kampung sini ya siap-siap saja orangnya macam-macam saya biasanya itu ada yang namanya nanti ada yang namanya Pak Fulan itu biasanya begini-begini nggak ada kepentingannya sama sekali artinya kalaupun bersikap seperti itu sebetulnya si Fulan yang dibicarakan kalau bersikap seperti itu belum tentu merugikan si orang yang baru tapi diceritakan dua itu senengannya senang makannya banyak, Kalau bertamu itu kadang menghabis-habiskan, guni guni guni, masya allah. jadi terkadang itu ada orang yang senengnya begitu. jadi makanya kesannya kadang orang pertama datang itu sudah ih kok lingkungannya kayak gini ya. kenapa yang datang ya oknum sama oknum wati itu tadi, ya yang memang harusnya orang-orang tersebut tidak dijadikan teman ya nasallallahu alaihi ya. kemudian faedah selanjutnya la yajuzu mar'ah atasarru fi malir rajul illa bi tidak boleh bagi seorang wanita untuk membelanjakan harta suaminya atau barang milik suaminya kecuali dengan izin suami ini harta suami jadi kalau akan tasarruf harus dengan Izin suami Bagaimana kalau wanita, wanita itu punya harta Harta wanita adalah harta wanita Akan tetapi minal adab Termasuk adab Dan termasuk akhlak yang baik dari seorang wanita Kalaupun itu adalah harta dia Maka ketika akan membelanjakan pun tetap apa Memberitahu suami Misal seorang wanita kaya ingin beli mobil. Tau-tau ada mobil mak grog di depan rumah. Loh dari mana ini? Saya yang beli. Loh kok beli kenapa? Akhirnya mungkin suami sakit hati kenapa? Tidak diajak bicara terlebih dahulu. Maka walaupun itu harta wanita, harta dia, harta istri dia punya usaha sendiri, maka sebaiknya tetap apa? Berembuk dengan suami, memberitahu suami. Nah, Selanjutnya yang bagi ala rajul ayunfiqa ala zaujatihi wa yukrimaha qadral istita'ah. Wajib bagi seorang suami untuk berinfak, membelanja, memberi belanja sang istri, memuliakan dia sesuai dengan kemampuan. Ya. Kalau anda mampu, maka berikan kelonggaran. Barang siapa yang melonggarkan, Allah akan melonggarkan dia. Ya. Man farraja an mu'minin qurbatan farrajallahu fid dunya min qurabid dunya farrajallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melonggarkan kesulitan seorang saudaranya di muka bumi dari kesulitan dunia, maka Allah akan longgarkan baginya kesulitan-kesulitan di akhirat. Ini berlaku bagi suami istri. Berlaku bagi suami istri Longgarkanlah istri anda Supaya anda dilonggarkan oleh Allah Subhanahu SWT Kalau anda pas-pasan Tetap berikan infak kepada istri anda Sesuai dengan kadar kemampuan anda Hadis ke-277 Wa'an mu'awiyata Ibni Haidah radhiyallahu ta'ala anhu Kal kul ya Rasulullah, mahaku zaujati ahadina alaihi. Aku berkata, kata Muawiyah ibn Haidah, wahai Rasulullah, apa hak seorang istri seorang diantara kita? Apa hak istri kita? Apa hak istri kita? Kal berkata Rasulullah, salallahu alaihi wasallam, antutgimha ida ta'imta. Kalian beri makan dia kalau kalian makan. Wa antak suah idak dan kalian beri pakaian kepadanya apabila engkau berpakaian. Beri pakaian apabila engkau pakai pakaian. Walatadribil wajah jangan kau pukul wajahnya. Walatukabbeh. Dan jangan kamu jelek-jelekan. Jadi jangan dikatakan kamu itu jelek loh, kamu itu hitam, ya. kamu kok bulat seperti apa? Bola. Kalau mau nyindir ya jangan menjelekkan. Ya. Sekarang langsingan siapa? Ayo sama akuan begitu misalnya. Itu sindiran, gitu kan? Atau misalnya gimana olahraganya? Jalan olahraga mulut apa olahraga apa misalnya begitu ya kan jadi tolong sama istri itu jangan apa menjelek jelekkan uang anda aja kalau apa dijelek jelekkan juga tidak mau ah bi bi kalau udah geledek kayak gitu masya allah ya boluser misalnya ya. jadi marah itu bisa ya type walatahjur <há> illa fil bait dan janganlah kalian menghajar memboikot istri kecuali di rumah ya kecuali di rumah. Jadi kalau boikot istri itu di rumah kecuali kalau memang ada apa? Ada mujib. Ada alasan untuk memboikot istri di luar rumah sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini adalah di antara hak-hak istri ya, di antara hak-hak istri. Yang pertama adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antut'imahha idza ida ta'imta wa taksuha idza iktasaita. Yani kata-kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berilah dia makan apabila engkau makan, beri dia pakaian apabila engkau pakai pakaian. Kata beliau Syekh Utsaimin, ya yani an takhusso nafsaka bilkiswah qiswah dunaha. Jangan kamu sendiri yang pakai pakaian sementara dia tidak. Artinya apa? Kamu kalau beli pakaian, masya Allah, nggak pandang bulu. Tahu itu bulu domba, bulu apa, santun beli pokoknya, ya kan? Tapi sementara sama istri ngirit sekali. Ya? Jangan seperti itu. Bagi-bagi sama istri. Ya, bagi, bagi, bagi-bagi. Walabi ta'ami dunah. Jangan pula kamu makan ini sementara istri tidak. Masya Allah, kalau pulang itu pulang aromanya apa? sate terus ya. sementara di rumah tempe terus misalnya ya jangan seperti itu kalau anda bepergian makan ingat yang di rumah bawakan ya dibawakan ya diberi makanan jangan ini pokoknya kesenangan saya harus beli ya e, kesenangannya itu apa itu yang kuliner kuliner wisata kuliner sementara istrinya menjadi tahanan rumah ya ini tidak boleh seperti itu. Jadi kalau memang Anda membeli makanan, ya cobalah belikan buat untuk istri. Kalau Anda mencicipi suatu makanan, ingat nanti suatu saat mungkin saya akan belikan istri makanan ini. Ya. Bukan wajib seperti itu. Ya, akan tetapi itu adalah tanda kebaikan pada diri diri Anda. Bal hiya syarikatun laka yajibu alaika an tunfiqa alaiha kama tunfiqa ala nafsi. Istrimu adalah serikat kerjamu Sebagaimana anda menginfak atau membelanjakan harta untuk diri anda Maka istrimu pun berhak untuk mendapatkannya ya. Hatta inna kafiran minal ulamak Ya'kul Sampai-sampai banyak diantara ulama yang mengatakan Iza lam yunfiq arrojulu ala zawujatihi Apabila seorang suami tidak membelanjai istrinya tidak memberikan uang belanja kepada istrinya, tidak menafkahi istrinya. Watalabat bil fasah endal kadi. Kemudian sang wanita ini menuntut, menuntut di muka hakim. Falil kadi an yafsah an nikah. Maka wanita ini menuntut untuk diceraikan, dibatalkan pernikahannya. Maka kadi tersebut boleh untuk membatalkan pernikahannya. Gara-gara masalah apa? Nafkah. Nah, ya, gara-gara masalah nafkah. Liannahu kasara bihaki hal wajib lah. Kenapa? Karena sang suami telah e, meninggalkan kewajiban untuk membelanja atau memberikan nafkah kepada isterinya. Walatadrib alwajah dan jangan kamu pukul wajahnya. Karena wajah itu adalah tempat apa? Kemuliaan dan mudah terluka ya, Mukul wajah itu gampang terluka Padahal kita tidak boleh memukul yang menyakiti Wala tuqabih Kata si Muhammad bin Saleh al-Simin ya. Janganlah kamu sakit Janganlah kamu kata-katai dengan perkataan yang jelek Jangan kamu buruk-burukkan Misalnya mengatakan anti antiqabihah Sebetulnya anti itu tidak cantik ya. Kamu itu tidak, tidak cantik Ya atau khabah Allahu mudah-mudahan Allah memburukkan wajahmu doa mendoakan keburukan di depan istri, ya. demikian juga termasuk yang tidak menjelek-jelekan tidak boleh menjelek-jelekan adalah ataqwah al hisy wal ma'naui misalnya falayu kabiha misla an yakula antimin kabilatin rodiyah Min a ilatin ah. Kamu itu memang berasal dari keluarga yang buruk Jadinya tingkah lakumu kayak gini Ini tidak boleh yang seperti itu ya. Demikian eh, Apa yang bisa saya bacakan Sampai pada kesempatan eh, saat ini InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain Pada hadis ke 277 Mudah-mudahan Allah SWT ta memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk menjadi laki-laki yang saleh dan wanita-wanita yang salihah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah mendapatkan putra dan putri yang saleh dan salihah zuriat yang thayyibah Allahumma amin sallallahu alannabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh